Baik, langsung saja yang anda tunggu-tunggu yang anda nanti-nanti Artis muda bertalenta Dari bumi palapa dia dilahirkan tepatnya di kota sejarah Mojokerto Mana jilo-jilonya Indonesia? Jau! Bareng bersama Ramayana Juga ada Arpas Community Ada Meg Prosote Jiho! Ik